السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله حمداً كسيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد خازى فوزا عظيما قال تعالى Ya ayuhal الذين آمنوا قُتِب عليكم السِّيَام كما قُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أيام معدودات. Jemaah rahimahie warahmatullah hendaknya senantiasa kita wujudkan di dalam lisan kita untuk senantiasa lisan ini bahasa dan zikrullah dan juga bagaimana kita mewujudkan diri sebagai hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dibaca oleh imam kita tadi di dalam salat subuh di akhir dari surah Yusuf begitu sangat berkesan laqad kana fi qasasihim ibaratun albab Ma kala hadisan yukhtara Walakin tasdiqa alladhi bayla yadai Wa taqsila kulli syaih Wahudha warahmatulli kawmi yu'minun Bahwasannya Kisah para Rasul terdahulu Terdapat pelajaran besar bagi kita Agar menguatkan dan mengukuhkan iman kita Karena mereka adalah orang-orang yang meniti jalan Menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan surganya Maka demikian juga dengan kita Sebagai orang-orang yang mengikuti mereka Mengikuti jalan mereka yang baik Untuk senantiasa kita Barakallahu fikum Mengikuti jalan orang-orang soleh tersebut Dan Telah dekat apa yang akan dekat telah dekat apa yang akan dekat dari hari-hari romawon hari yang dinanti orang-orang yang beriman hari dimana orang-orang yang saleh berharap untuk bertemu dengannya menambah kesalehannya dan ketaatannya kepada Allah demikian juga ia adalah hari yang ditunggu oleh orang-orang yang bermaksiat Agar Ia dapat memperbaiki diri Dan juga Dapat Untuk lebih mendekatkan Dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Barakallahu fikum Pada kesempatan pagi hari Yang singkat ini Menunggu waktu duha Kita akan sedikit Mempelajari Sikap dan faedah dari apa yang kita akan laksanakan dari puasa di dalam Ramadan. Kita ambilkan dari kitabul wajiz fi fiqi sunnah wa kitabil aziz, terkait bab ahkam siam bab-bab yang berkenaan dengan puasa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan memperoleh satu faidah besar ketika kita masuk ke dalam Ramadan bukan hanya kita mengikuti apa yang sudah biasa terjadi ketika Ramadan ketahuilah wahai kaum muslimin ketika jarak pertemuan itu dekat interaksi itu dekat dan kita sering berinteraksi maka sensitivitas dari interaksi tersebut akan menurun. Demikian juga dengan Ramadan. Betapa sering kita bertemu dengan Ramadan. Mungkin ini Ramadan yang ke-20 kali, yang ke-23 kali, atau mungkin yang ke-50 kali. Karena seringnya bertemu, akhirnya nuansa Ramadan, keagungan Ramadan di hati dan mata kita menjadi turun derajatnya. Maka dari itu kajian pada pagi hari ini semoga menduga lagi semangat kita untuk lebih semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama Ramadhan. Kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kitabu siam, kitab yang membahas terkait puasa. Apa itu puasa wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah? dari makna al-imsah. As-sawm diambil dari makna al-imsah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya insah itu ada dua wujud. Yang pertama Makna hakiki Makna hakiki Dan yang kedua Makna majasi Panjenengan bisa melihat Apa yang terjadi pada ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam Maryam Ketika beliau merasakan hamil yang besar, yang hamil besar ini menyebabkan tenaga beliau melemah. Kemudian Allah Subhanahu Wataala memerintahkan beliau untuk bersandar di bawah pohon kurma sambil menggoyangkan pohon kurma tersebut agar rutoh itu jatuh dan menjadi makanan beliau. Rosyidillahulah. الله سبحانه وتعالى ونتكان فقولي واشربي وقر عينا وقولي واشربي وقر عينا فإما ترينا من البسر أهدا فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلن أكلم يوم إنسيا Makan dan minumlah engkau dengan bergembira hati. Dan ketika engkau didatangi seseorang, katakan, sesungguhnya hari ini aku bernadar untuk Allah berpuasa. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun di antara mereka. Dari kata-kata ini diambil bahasanya saum adalah berhenti. Saud so, adalah imsah Berhenti dari apa? Berhentinya seorang hamba Dari makan dan minum Dan apa-apa yang membatalkan puasa Dari jima Dari hal-hal yang kotor Dari sesuatu yang kita lihat dari kemungkaran dan semisalnya Ini makna yang pertama Makna yang kedua adalah seorang meninggalkan Apa yang menjadi pengukur dari pahala puasa tersebut Yang tadi Makna pertama adalah Meninggalkan, berhenti Dari sesuatu yang membatalkan hakikat puasanya Dari makan dan minum serta jima Dan yang makna kedua adalah Meninggalkan hal-hal yang menjadi pembatal Dari pahala puasa Contohnya Nopo. Wibah Betapa kaum muslimin hari ini Barakallahu fiikum Mereka bisa menahan lapar Mereka bisa menahan Haus Namun mereka tidak bisa menjaga lisannya Kadang sebagian kita begitu mudah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin tanpa hak Membicarakan keburukan manusia Membicarakan keburukan tetangga Membicarakan keburukan pemerintah dan semisalnya Semua ini adalah bagian yang akan membatalkan pahala puasa kita Demikian juga dengan kesombongan Ria, suma dan semisalnya dari ibadah yang dilakukan seorang hamba Ini makna puasa yang disebutkan oleh Syeikh Hasan Al-Sayyid Ketika beliau mengadakan muhadarah di masjid Masjidil Haram Beliau menjelaskan dua makna ini Berhentinya seseorang dari makan dan minum ketika puasa Dan juga berhentinya seorang hamba dari hal-hal yang membatalkan pahala dari puasa tersebut ini makna assoum Ada sedikit faedah di sini. Kenapa para ulama tidak menerjemahkan sebagian ulama tidak menerjemahkan sebagian syariat Islam seperti salat, zakat, puasa, haji. Mereka tidak menerjemahkan secara harfiah makna saum ada satu hal yang sangat besar rahasia yang sangat besar mengapa para ulama tidak menerjemahkan secara harfiah dengan bahasa kita terkait dengan as-saum juga sholat dan semisalnya ada satu rahasia di mana agar kaum muslimin terbiasa dengan bahasa bahasa syariat dan tidak menggunakan bahasa dari agama lain Nah Sebagian orang Mengajarkan kepada anaknya Wahai anakku Ayo datang ke masjid Untuk sholat Jangan kita gunakan bahasa-bahasa Yang itu menjauhkan dirak kita dari agama Allah wa Sholat diganti dengan istilah sembah hiang sembah hiang enam atau mungkin puasa dari kata-kata saum tadi di bahasa Indonesia kan dengan kata-kata puasa perlu diketahui bahwasanya puasa itu bukan bahasa syariat kita sebagai kaum muslimin itu diambil dari bahasa Hindu upa puasa. Napa Pak, upawasa niku? Upawasa adalah seseorang menahan dari lapar dan haus, dari makanan, dari api, dari bekerja, dari apa lagi? Jadi mereka di dalam rumah tidak melakukan aktivitas mematikan lampu, tidak memasak dari jam 6 pagi Sampai jam 6 pagi berikutnya Dan itu biasa terjadi Di Bali Di waktu nyepi Itulah yang dinamakan upah Kuasa Kemudian dari bahasa ini diambil Pu, -pu Puasa Maka kita Hendaknya lebih rida Dengan bahasa agama kita Sendiri yakni Asawm As atau siam. Dan ini lebih syar'i. Barakallahu fiqh. Karena tentunya upawasa dengan saum berbeda. Upawasa dengan saum tentunya berbeda. As-saumu Ramadhan Ruknu min arkanil Islam. Wa fardhu min fara'idhi. Bahwasannya dikatakan oleh syaih di sini Puasa merupakan Rukun dari rukun-rukun Islam Dan Kewajiban Dari kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala Atas hamba-hambanya Kalau Allah ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Kutib alaikumus siyam Kama kutib ala al ladhina min kablikum La'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman di sini sudah kita dapatkan satu rukun dari rukunnya puasa apa itu iman bahwasanya puasa dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seseorang yang dia tidak beriman kepada Allah melakukan puasa umpamanya melakukan puasa Pahala dari mereka hilang. Lo kalau gitulah enak. Jadi orang non Islam tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, tidak bayar zakat. Para ulama menjelaskan terkait hal ini, bahwasanya orang non Islam, non Islam itu bahasa kita apa di bahasa Qurannya, kafir. Ini nggak kena UUIT, ya? <gif> kita bicara di masjid. Nah dan juga terbatas orang yang ada di masjid dan juga di kalangan kaum muslimin. Bahasa Quran terkait dengan non-Islam adalah kafir dan jelas itu ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Jadi nenengan jangan sungkan ngomong kafir itu. Okay? karena itu bahasa Rasul, karena itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan terkait dengan Orang-orang kafir Orang kafir besok di akhirat Mendapatkan dua tuntutan dari Allah Pertama tuntutan karena kafir mereka Karena kedurhakaan mereka Yang seharusnya mengibadati Allah Kemudian mengibadati selain Allah Dan yang kedua Karena kekafiran mereka Menyebabkan mereka tidak melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi enggak enak-enak juga Boleh jadi mereka karena kafirnya Mereka tidak berpuasa, tidak sholat dan semisalnya Namun tetap nanti Di akhirat ada hitungannya tersendiri Baik karena sebab kafirnya Maupun dengan sebab Kekafiran tersebut Menyebabkan mereka tidak melaksanakan Syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Kutibahaliku musiam ditetapkan atas kalian kewajiban puasa. Kamah kutibahaladina min kabilikum. Sebagaimana kewajiban ini telah ditetapkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kalian. Ada dua faedah di sini terkait kamah kutibahaladina min kabilikum. Yang pertama, bahasanya kewajiban puasa ini juga dikenal oleh kaum-kaum sebelum kita dari Nasrani, dari Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka mengenal syariat Allah yang bernama puasa sebagai bagian dari ajaran nabi-nabi mereka. Dan yang kedua, bahwasanya hal ini menjadikan kita termotivasi untuk meraih pahala di sisi Allah dengan apa? Dengan berlomba dengan mereka. Orang-orang terdahulu Karena Kalau hanya kewajiban puasa Kepada orang Islam saja Kita akan merasa berat Namun kalau Allah tunjukkan Ini loh kewajiban puasa ini Sudah aku wajibkan umat-umat terdahulu Maka muncul motivasi kita Untuk mengejar ketertinggalan kita Dengan umat-umat terdahulu Kita adalah umat akhir Kita adalah umat akhir Namun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala yang besar Dengan ibadah yang sedikit Ibadah kita sedikit, umur kita sedikit, semangat kita sedikit Ikhlas kita sedikit Dan yang sedikit itu kadang-kadang dikotori dengan ketidak Ikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berharap dari Allah Agar amalan yang sedikit ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Jangan maksudnya amalnya sedikit Ikhlasnya sedikit Kemudian muncul riak Muncul sumah Dan salah satu ibadah Yang bisa menjadikan tolak ukur ikhlas itu Puasa Kalau ibadah sholat Ibadah apalagi zakat ini takmirnya harus nulis nama saya nomor satu <giranya> karena saya nyumbang masjid ini paling besar, masya <giranya> Namun eh, puasa siapa yang akan menilai? Kita berpuasa, katakan saya puasa, saya puasa. Nam, orang lain boleh tidak percaya karena tidak ada yang tahu antara anda dengan Allah terkait ibadah puasa ini. Nam, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Di situ ada kalimat lam kecil Tanda nopo Kalau dalam bacaan Quran ada lam kecil Di situ ada Tanda apa ini Ustaz? Kalau dalam Quran ada tanda lam kecil Di Satu ayat ke ayat yang lain Dilarang berhen berhenti Ay la'allakum tatakuna Agar kalian menjadi orang yang bertakwa Di waktu-waktu yang singkat Di hari-hari yang bisa terhitung Menunjukkan bahwasannya puasa Adalah sesuatu yang singkat Sebagaimana singkatnya hidup kita Kita tidak akan pernah merasakan Barakallahu fikum seperti Fir'aun yang hari ini telah menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya Bahwasannya Fir'aun telah meninggal Meninggalkan keburukan Yang menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya Maka dari itu Sebagaimana kehidupan kita yang singkat Allah mengatakan puasa adalah hari-hari yang singkat Hari-hari yang ada Waktu istirahat dan berhenti Tidak terus menerus maka hendaknya kita gunakan dengan baik waktu Ramadan yang hanya 29 maupun 30 hari ini nah. 30 hari saja banyak yang berkukuran, banyak 30 hari saja banyak yang berkukuran. lalu bagaimana kalau satu tahun itu semuanya puasa 6 nah. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Bahwasannya Allah hanya menjadikan satu bulan sebagai hari-hari perbaikan. Hari-hari pensucian jiwa yang kita telah terkotori selama satu tahun dengan kotoran-kotoran dunia. Dengan pertarungan untuk memperebutkan harta dan semisalnya. Maka Ramadan ini adalah waktu kita untuk menteskiah diri kita mentazkia kita dari kesombongan, mentazkia kita dari perendahan kepada orang lain, mentazkia lisan kita, mentazkia hati kita. Mentazkia seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. 6 Ayaman nah. maqdudat, hari-hari yang singkat, hari-hari yang bisa dihitung. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah atas hari-hari yang singkat itu. Selanjutnya, wajahat al-ummat ada wajib di Ramadhan dan telah sepakat kaum Muslimin atas wajibnya puasa Ramadhan ini. Wa an ahadun arkanil Islam dan bahwasannya ini adalah salah satu rukun Islam. Islam dibangun di atas lima hal sebutkan lima hal tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa. <tuh> Pancasila. Nah, kadang-kadang masyaallah kita itu sudah benar rambut kita sudah menguban, seperti saya sudah mulai banyak ubannya. Ini. Kalau Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam beruban itu karena memikirkan surah Hud dan saudara-saudaranya. Nabi beruban Memikirkan surah Hud dan saudara-saudaranya Surah Yusuf, surat Yunus, surat Hud Itu yang dipikirkan Nabi sampai beruban Kalau panjenengan mikirkan apa beruban? Utang, Utang. <tuh> nah, Islam dibangun di atas lima hal Salah satunya adalah puasa Allati <tuh> ulimat minat dini bidharura bahwasannya hal ini, yakni puasa adalah salah satu hal dari agama yang tidak bisa seseorang tidak tahu tentang kewajibannya jadi, hal ini apa itu pak, puasa adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak kita harus tahu tentang kewajibannya karena ini adalah bangunan dari islam tersebut Sebagaimana bangunan tidak akan tegak dengan tiang-tiangnya Maka puasa adalah salah satu tiang dari tiang Islam Wa anna mukrihu kafirun murtadu anil islam Yang barang siapa mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadhan Ijma' Bahwasannya umat ini mengkafirkan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan fadluhu keutamaan puasa Ramadhan disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma ramadhana barang siapa yang berpuasa Ramadhan imanan Nabi Ketika mengaitkan satu ibadah itu mesti dengan iman. Dan ini bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man koa malail dan semisalnya. Nah, terkait juga dengan bab memuliakan tamu, memuliarkan tetangga, Nabi mengaitkan dengan iman. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Sharif al-Nawawi. Beliau memiliki satu keinginan Sekiranya aku mampu Tidaklah aku menulis Satu kitab Kecuali bab ikhlas Aku tempatkan di tempat pertama dari kitabku Masya Allah Dan para Ulama terdahulu Ketika mereka ya Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mubarak Di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam ibnu Rajab Bahwasannya beliau Abdullah bin Mubarak mengatakan Sekiranya aku bisa Dalam satu pekan itu Hari Senin aku akan bahas ikhlas Hari Selasa aku akan bahas ikhlas Hari Rabu aku akan bahas ikhlas Hari Kamis aku akan bahas ikhlas Hari Jumat aku akan bahas ikhlas Hari Sabtu aku akan bahas ikhlas Hari Ahad aku akan bahas ikhlas Apa maknanya? Banyak diantara kita bicara tentang ikhlas Namun kita tidak paham apa itu ikhlas Yang kadang barakallahu fiikum Orang yang menyatakan dirinya ikhlas Maka ikhlasnya itu perlu diikhlas Diikhlasi lagi Masya Allah Bingung buat namukanku lah Kalau ada seseorang mengklaim dirinya saya adalah orang yang ikhlas Itu ikhlasnya perlu diikhlasi pak <laughs> perlu di, belajar lagi tentang ikhlas insyaallah aku bangun masjid nyumbang masjid ini ikhlas lillahi ta'ala orang yang ngomong gitu itu harus belajar ikhlas lagi nah. demikian juga dengan kata-kata iman yang disampaikan nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu makna iman banyak diantara kita barakallahu fiqh terkait makna iman ini masya Allah belum tuntas terkait pembahasan tentang iman dan salah satu standar kita dalam ibadah adalah adanya iman di dalam hati. Minsomar Ramadan imanan barangsiapa berpuasa Ramadan dengan iman wati berharap kepada Allah berharap apa pak? Berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan keriduannya Serta surganya Jadi dua Koedah dasar dari ibadah kita Iman dan ikhtisab Kepada Allah Berharap kepada Allah Jadi ikhlas Makna ikhlas itu bukan Tidak mengharap apa-apa salah kalau dimanai tidak mengharap kepada manusia Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat insan Benar Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang kaya Ahniya yang memberikan sodaka kepada orang-orang miskin Apa kata mereka? Inna ma'nudhaimukum la La'nuridhu minkum jaza'an wa'la syukurah Masya Allah Sesungguhnya kami memberikan makan Kepadamu Memberikan sodako kepadamu Hanya berharap wajahnya Allah La nurilu minkum jaza'an Wala syukura Sedikit pun kami tidak berharap darimu jaza. Apa jaza? Balasan Wala syukura dan ucapan Terima kasih Kalau yang dimaknai ikhlas itu Tidak berharap apa-apa benar kalau dari sisi manusiawi. Namun yang benar adalah ikhlas adalah semata-mata berharap wajahnya Allah dan keridahannya Naam. Dan ini membantah sebagian firqah dari kaum muslimin yang mereka beribadah tidak mengharapkan tidak pengharapan surga dan juga tidak ber takut akan neraka. Naam. Itu sebuah kesalahan karena Nabi sendiri mengatakan manso ramadhana imanan wa ihtisaban Barang siapa berpuasa Ramadhan di atas dasar iman kemudian ihtisab berharap pahala dari Allah ufu <tuhu> firahu <lahu> diampuni dosa-dosanya ma <tuhu fira> taqadza <lahu> min dambi dari apa yang dilakukan dosa-dosa itu di masa lalunya Sebagian kita ketika membaca ayat tentang riba bagaimana Pak? Ya, ayah Allahina amanuzaruma bagiaminarriba in kuntumu minin. Wahai orang-orang yang beriman tinggalkan sisa-sisa riba itu, pilihlah kalian orang-orang yang beriman. Dan Allah menutup ayatnya terkait dengan riba, ya. Falahu masallahah bagi orang-orang yang bertobat dari riba maka falahu masallahah wa amruhu ilallah bagi mereka yang sudah bertobat dari riba maka bagi mereka apa yang sudah lalu dari dosa itu tidak masalah kata Allah dan wa amruhu ilallah urusannya kembali kepada Allah untuk mengampuninya. Dari sini para ulama menjelaskan Bahwasannya terkait ibadah kepada Allah Itu dibangun di atas samaha toleransi Namun ketika hal itu terjadi pada hak manusia Maka yang berlaku adalah tuntutan Dalam hal ibadah kalau seorang hamba melakukan maksiat Meninggalkan ibadah pada waktu lama ya, Dia bergelimang di dalam dosa dan maksiat Koedah yang dibangun adalah toleransi Maksudnya apa? Selama anda bertobat kepada Allah Dari dosa-dosa masa lalu Dan memperbaiki diri Maka Allah akan mengampuni Namun bila hal itu dosa itu berkaitan dengan hakul adami dengan haknya manusia maka gak akan selesai pak sampai hari kiamat kalau orangnya gak rizho dapat dipahami? terkait hak Allah yang kita langgar dari maksiat meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat meninggalkan puasa dan semisalnya Selama anda bertobat kepada Allah Dan memperbaiki diri, selesai Allah akan ampuni Namun kalau itu berkaitan dengan Hakul Adami, haknya manusia Merendahkan manusia Sombong di hadapan manusia Mencaci manusia Melanggar kehormatan Orang lain, gak akan selesai Di dunia Sampai orangnya rida Dan bisa dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya seseorang tidak berani-berani untuk melanggar haknya manusia karena ia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya. Maka kalau panjenengan punya urusan dengan manusia, minta maafnya tidak perlu dirapel. Apaan narapele? Eh? <gif> itu pun nanya masyaallah. Ya, kadang-kadang kita minta maaf kepada manusia itu dirapel, itu pun enggak enggak sepenuh hati Sepurane nggih, Mbak. Nggih, sepuri sing dowo nggih, Mbak. Iyana nggih, sing tuwa iki akeh lumute, masyaallah. Sepure sing dowo, Mbak. Sing tuwa <laughs> njawabe, iya nak, sing tuwa iki lumute. Nah, minta maaf pun hanya setengah hati. Nah, kalau barakallahu fikum Sebuah nasihat itu dari hati akan diterima oleh hati Begitu suka permintaan maaf Dan seharusnya Kalau minta maaf itu tidak Harus tunggu Awal Ramadan atau mungkin akhir Ramadan Menjelang Idul Fitri Ketika anda melanggar hak Manusia Wajib seketika itu anda harus Meminta maaf dan meminta keriduan Manusia, kalau tidak Bisa dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati dengan haknya manusia. Selanjutnya, di waktu yang singkat ini tinggal 10 menit lagi. Kita akan melanjutkan satu hadis yang sangat indah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan kita katakan, Pak, tidak ada yang begitu memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Ahlu Sunnah Tidaklah mereka Mengucapkan satu kata Dari lafad nama sahabat Kecuali mereka akan mengatakan radhiyallahu Anhu radhiyallahu Anha Dan tidaklah mereka membaca Makanya ini sebagian ulama Mengatakan tidaklah yang paling Besar Pahalanya dari sisi solawat Kecuali Ahlul Hadis karena tidaklah mereka menulis nama Nabi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka iringi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling berjasa dalam hal ini adalah ahlul hadis karena mereka setiap menulis nama nabi qala rasulullah mesti ada tulisan sallallahu alaihi wasallam sebagian kita mengklaim ahlus sunnah untuk nyebut nama Nabi Rasulullah Muhammad s s s a w kadang-kadang a s s untuk salam as kalau doa saja disingkat nih dikorupsi pak doa saja solawat dikorupsi boleh jadi itu di kantor lebih lebih normal rasulullah kalau urusan doa dan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikorupsi itu mungkin di kantornya enggak beres dia. Naam. Urusan selawat saja dikorupsi, apalagi urusan yang lain. Barakallahu fiik. Naam. Wa anabi radhiyallahu ananna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Qal Allahu azza wa Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi adalah hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian dari wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ia bukan bagian dari Al-Qur'an karena redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kul 'amali ibnu Adam lahu ila siyama Sesungguhnya setiap amal anak Adam itu pahalanya untuknya illa siyama kecuali puasa Fa innahu li dan sesungguhnya kuasa itu adalah untukku, khusus ibadah yang itu adalah untukku kata Allah. Wa naajizib dan aku yang berhak untuk memberikan pahala kepadanya. Di sini, bang, kalau Panjenengan bicara pahala, saya ulangi, kalau Panjenengan bicara pahala di dalam Al-Quran dan hadis. Maka tidaklah yang ditawarkan Nabi kecuali pahala akhir akhirat. Bukan seperti ini ngapunten ada sebagian ustaz itu yang gini. Barang siapa bersedekah satu kali Allah akan berikan pahalanya 70 kali. Kali 700 kali. Jadi sampean Mas nek butuh apa-apa akan bangun pabrik, akan bangun rumah, akan bangun masjid, tidak duwe duit sedekau nanti Allah akan datangkan gantinya 70 kali 70 kali 700 kira-kira itu siapa yang ada di sini? cuma pada motor montor, Ustadz pada motor sedekah, Masya Allah itu pun sedekahnya, Ustadz ya, sampai sini ngomong ini, Masya Allah kalau Allah diganti oleh Allah 70 kali Um sepeda motor murga ini 10 juta masyaallah. 10 juta harga sepeda motornya. Berarti itu 10 kali 70 kali 700. Wah, pasti Bu Mas Kayem bangun pabrik. Wah. Akhirnya qadarullah masyaaf akhirnya orang-orang yang bicara semacam itu kemana mana akhirnya? Tidak lain menipu kaum muslimin dan makan harta kaum muslimin secara batil. Nah, Karena apa? Orientasinya salah. Mereka mengajak manusia kepada dunia pahala dunia, keuntungan dunia. Balum kana aradon qariban wasafaran qasidan latta ba'uka. Kalau sekiranya tawaran itu tawaran Nabi itu adalah sesuatu yang ringan dan perjalanan yang tidak terlalu berat, maka mereka wahai Nabi akan mengikutimu. Namun yang ditawarkan Nabi adalah pahala di akhirat. Falah Taha malah Akaba, Wama Azraka malah Akaba. Tidakkah kalian tahu jalan yang menanjak? Apa jalan yang menanjak itu? Pahala-pahala akhirat. Dan jangan sekali-kali arahkan manusia kepada dunia umpama dengan segala anda. Dengan amal baik anda, Allah panjangkan umur anda, Allah berkahi umur anda, Allah berikan rezeki kepada anda dengan amal soleh, itu bisyara. Kenapa nah, bisyara pak? Kabar gembira yang didahulukan di dunia. Namun pahala bagi orang-orang beriman adalah pahala di akhirat. Dapat dipahami ini, dari sisi pahala ini, jangan sampai nanti ada ustaz ngejak, ya tadi, butuh 70 juta sedekau 10 juta. Nah sedekah yang aku, apalagi seperti itu. Nampuasa azizi kata Allah dan aku yang akan mengganjar pahala puasa itu. Wasia mujunah dan sesungguhnya puasa itu tameng. Fa iraka nayau musawmi maka ketika kamu melakukan puasa pada satu hari, fa la Hendaknya kalian jangan ngomong kotor Hari ini Barakallahu Fiq Banyak diantara kita melakukan puasa Namun hari puasa dengan hari yang lain sama Enggak bisa jaga mulut Menjatuhkan kehormatan kaum muslimin Berbuat riak dan semisalnya Yang seharusnya seseorang yang berpuasa Itu memiliki sifat yang beda dengan orang umum dan orang yang tidak puasa. Apa Pak Rofas di sini maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yani Pak Rofas di sini maknanya adalah sesuatu yang hanya layak diucapkan suami dan istri. Itulah Rofas. Endak hari ini, masyaAllah, jangan lihat orang-orang umum hari ini yang tidak pernah ngaji. Di acara Ngapunten Di acara Idul Adha. Di acara Idul Adha Itu ngapunten Panitia laki-laki sama panitia wanita itu Kadang-kadang ngapunten Itu masih bisa nepok Pantatnya Ini nanti kali di masyarakat umum kita hari ini Itu biasa Pergaulan antara wanita Satu dengan laki-laki yang lain Kadang-kadang karena sudah saking akrabnya Istri orang di Dijawil, dicetot Ditabok pantatnya dan semisalnya. Yang seharusnya itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu Dan ini masuk ke dalam rovas Rovas itu bisa ucapan Bisa bayangan Bisa juga tingkah laku Membayangkan sesuatu yang haram Melihat sesuatu yang haram Mengucapkan sesuatu yang tidak pantas Yang hanya pantas diucapkan suami istri di dalam kamar Itu namanya rovas Maka hindari bagi orang yang berpuasa wala dan jangan mencaci wala juga jangan berbuat bodoh bertingkah bodoh fa insata ma ahadun au qatalahu maka ketika orang ada yang mencelamu ya atau mungkin mengajak berkelahi kepadamu maka katakan aku ber, berpuasa. Jadi sekarang ini ya yang terjadi di antara kaum muslimin bukan malah menenangkan umat malah buat umat itu saling bersuudzan di antara mereka dan kita kadang-kadang menjadi konsumen terhadap hal semua itu. Ini yang bahaya seharusnya kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita jangan mencela orang mengembalikan semua kepada ilmu namun sebagian kaum muslimin memang suka tukaran yang seharusnya sesuatu itu kalau duduk bersama selesai kita saling, kalau istilah orang mereka, kurang, ngopi <tuh> harusnya diajak ngopi bareng diskusi ya namanya perbedaan, tidak harus sama manusia, orang um, satu saudara saja, satu rumah, itu saya tanya, jenengan punya 3 orang anak jenengan, ya bisa gak dedik mereka biar sama, gitu enggak, apalagi kaum muslimin nah maka demikian juga dengan kami dan juga dengan ustad-ustad lain dari kalangan ya, salafiyun tidak mengharuskan panjenengan harus setuju dengan kami. Itu yang pertama. Iya. Karena apa? Tujuan kita mencari kebenaran. Tujuan kita bersama mencari keriduan Allah Subhanahu Wataala. Dan hendaknya umat ini diajak berfitrah ilmiah, bukan hanya mengajak manusia kepada pertengkaran. Ya, bukan mengajak manusia harus sama hendak. Namp. Maka di sini ada sedikit mungkin lima menit untuk klarifikasi terkait isu yang berkembang. Yang isi ini adalah isu lama ini, isu lama yang dibuka kembali untuk membuka luka umat, menjadikan sesuatu yang seharusnya itu bersatu kemudian bertengkar dan semisalnya. Maka kita katakan siapa Anda? Aduh, siapa Anda? <tuh> siapa saya? <tuh> Jenggih <Jeningnya> diwilali. <tuh> nah. Barakallahu fiik. Kami katakan tanpa mujamalah kami salafi. Kami salafiyun. Siapa mereka salafiyun? Yakni orang-orang yang berupaya meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengembalikan umat kepada keilmuan dan juga harkat dari ilmiah dan tidak mengajarkan taklit Atau mungkin fanatik kepada satu golongan tertentu Yang ada dari kolom muslimin Ada mungkin yang mengatakan Anda itu menghina madhab ya Atau mungkin Anda itu tidak bermadhab Maka kita katakan Bapak Ibu Rahimani Warahimahullah Diakui atau tidak Kita itu lahir dari madhab Dapat dipahami di sini. Sejak kecil kita sudah diajarkan terkait madhab. Nah, dan tidak ada warahmatullahi fiq. Ya, dari kalangan ahlu sunnah wal fiq, kecuali mereka memuliakan para imam dari imam-imam madhab. Nah, Umpama dikatakan Anda bermadhab apa? Kami bermadhab Syafi'i. Sebagaimana salah satu ulama Hanafi mengatakan Aku wasiatkan kepada kalian wahai pengikut Hanafi Ketika ada seseorang ulama besar dari kalangan madhab Abu Hanifa meninggal Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian sebelum mati Bahwasannya aku Hanafi Hidup dan mati Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk ikut madhab Hanafi Maka saya juga bisa ngomong saya Abu Abdurrahman Rahman Syafi'i Hidup dan matinya Dan saya berpesan Bila kami mati Ikutilah Madhab Syafi'i Apa itu Madhab Syafi'i? Ucapan beliau Ida sohal hadis Bahwa Madhabi Ketika ada satu hadis yang sohal Itulah Madhabku Dapat dibahami Bapak? Nah jadi barakallahu fikum, ada juga yang mengatakan bahwasanya salafi itu ya penumpah darah sampai muncul buku ah, sekte berdarah salafi wahabi masyaallah <tuh> Panjenengan pernah umrah? Ada di sini yang pernah umrah? Banyak? Masyaallah. Ada yang pernah haji? Negeri yang ditutup wahabi hari ini negeri mana Pak? Saudi Arabia Panjenengan yang umrah kondisinya tahu di sana Bahwasannya wajah-wajah jamaah umrah di sana Wajah-wajah orang yang berhaji di sana bergembira Bahkan setiap Muslim berkeinginan untuk mendatangi Saudi Melaksanakan apa? Haji dan umrah Adakah di antara mereka yang ketakutan Dan wajahnya seperti lihat wajah zombie ada Alhamdulillah tidak ada yang ada wajahnya adalah wajah bergembira karena diaku ya atau tidak negara yang paling makmur dan membagi kemakmuran kepada negara-negara lain tidak ada kecuali yang dilakukan oleh Saudi Arabia di mana Pak tidak ada satu negara kalau Ramadan itu satu orang itu bisa hampir berkelahi Hanya rebutan Orang yang mau diajak berbuka puasa Di rumahnya, gak ada Kita temukan kecuali di Saudi Nyenengan kalau umroh idul, uh, idul Fitri Umroh Ramadan Itu nyenengan masih wudhu Itu orang-orang kaya itu sudah berdiri Di depan Hamam, tempat Tempat apa? Hamam itu Kamar mandi, enam apa tujuannya menggait tangan anda untuk diajak ke sufron tempat buka puasanya dan itu bisa berkelahi rebutan orang kalau kalau di sini nabo rebutan cari tajil <galloh> kalau di sana rebutan hampir berkelahi karena mencari orang yang diajak berbuka puasa masyaallah sini aja kadang-kadang tamir gak pecus <gayu> ramadan jamaah satu sedia lima puluh Padahal Pak Mir sendiri sudah menyediakan Berusaha dengan sungguh-sungguh Itu pun masih dicel dicelah <gih> okay. Makanya Rizho manusia Sesuatu yang tidak akan mungkin diraih Maka kita cari Rizhonya Allah subhanahu wa ta'ala Kita duduk di lono uang longgo Lapo longgo Kita berdiri di lakna -no uang Kita tidur di lono uang Lapo itu turu Manusia memang punya mulut. Nah, kadang-kadang mulut ini kalau sudah nganggur itu ngomongnya ngalor ngidul. Nah, jadi tuduhan bahwasanya ya Salafi itu haus darah enggak ada buktinya. Maka kita ajak kepada kaum muslimin, hendaknya manusia, kaum muslimin diajak kepada ilmu bukan provokasi. Okay. Tidak harus sama, saya ulangi, tidak harus mengikuti kita tidak Namun hendaknya kita membaca kitab ulama kita sendiri. Di umur 15 tahun saya ketika itu ya, kalau pakai celana ya panjang gitu. Pakai sarung ya menutupi mata kaki. Yang pertama kali merevisi, menasehati saya itu adalah salah satu ulama Nahdliyin dari Wadong Asri namanya Kiai Haji Mustafa. Kalau jenengan pernah ngaji Jumatan legi di Wadung Asri, itulah pondok saya pertama yang ngajari saya alif dan ba. Dan beliau yang mengatakan, "Le, du, apa? Dukurno titik sarungmu, Masya Allah Nah, kemudian kita Masya Allah melihat orang Cingkrang seakan-akan, "Wah, ini radikal." Apa <laughs> toh radikal itu panganan apa? Nek nah. ya, ndak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang di bawah mata kaki itu dinerak, dinerakanlah nerakan neraka nawong -neraka. ini, enggak. Nah, Allah kita tidak pernah Menerakakan manusia atau mengatakan seluruh manusia itu masuk neraka. Nah, dan sekali lagi, ya, memuliakan manusia adalah di atas tawa saubilhat, watawa saubis somar. Dan inilah keadilan. Ibnutaymi ar-Rahimahullah, inilah keadilan Ibnutaymi ar-Rahimahullah. Ketika beliau di dalam fatwa beliau mengatakan, beliau termasuk orang yang tidak setuju dengan namanya Nawawi, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan, Ibnutaymi bukan orang yang setuju dengan maulid Nabi. Namun beliau mengatakan dari sisi ini bid'ah. Namun boleh jadi mereka dari sisi mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pahala. Inilah keadilan salafi, inilah keadilan ahlussunnah wal jamaah. Bahwasanya tidak harus setuju, namun mereka tetap ilmiah dan bersikap adil melihat saudaranya. Dan tidak harus sama kita. Allah tidak harus sama. Anda tidak harus ikut saya sebagaimana saya tidak harus ikut njenengan namun hendaknya kita kembali lagi sekali lagi, kembali kepada kita para ulama sebagian di Madiun saya sudah 15 tahun dakwah di sana modernnya datang ke tempat saya itu sama bawa aparat Wah. aparat desa maksudnya itu yang tidak ada masya Allah bujur ini, itu kan tidak ada maksudnya pakai pakai cadar itu orang pakai jenggot ya Pak Yonoko nih Gipun, untuk menenangkan saya ngomongnya ngapun tanpa mudahin kan gendengkan ngertos loh kita sudah sering adakan baksos dan semisalnya gendengkan gak ada amatan kitab namanya tafsir jala lain bukan jalan lain loh nge jala, jala lain imam suyuti rahimahullah monggo gendengkan dikak Surah Al Azhar ayat 58. Bagaimana para sahabat di situ mengatakan bagaimana bentuk jilbabnya kaum wanita. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya tidak boleh terlihat kecuali kedua matanya. Nih. Bahkan Ibnu Masud mengatakan kalau mata ini tidak perlu untuk melihat ditutup sekalian. Namp. Moso Pak Wudin di dengan singgah di kita Pulau Singamara kan asal enggak okay. jadi ya yang perlu dilakukan adalah meredam kemarahan Ma, eh, api yang ya menyembur ini hendaknya para dai itu ya berusaha menyiram dengan air dengan kesejukan arahkan mereka secara ilmiah bukan buat video satu ustad gitu ambil ustad kemudian dikonsumsi yang muncul apa ngapun pak Hasil ngaji itu tenangnya hati. Saya ulangi. Hasil nyenengan benar ngaji itu tenangnya hati. Hatta dengan orang yang tidak sepaham dengan jenengan Melihat mereka dengan kasih sayang. Melihat mereka dengan rahmat. Karena mereka tetap saudara kita sesama muslim. Yang punya hak untuk kita muliakan mereka. Meskipun tidak sama dengan kita. Dapat dipahami? Nah. Nah. Tapi anda hari ini, ya, dan kita juga senang Yang rame-rame itu senang gitu. Yang rame-rame itu senang. Nam, dan kami salah satu ustad, salah satu dai yang sejak tahun 2005 menulis biografi dan fatwa-fatwa hadrasah Hashim Asyari Ini kitab beliau. Ini kitab ini dengan tinggal-tinggal sampai kalau kalau nasi itu seperti nasi yang kena lama kena air, mau punjeringin bededek. Kita pulang bededek, karena ini saya pegang dari 2005. Saya nulis beliau fatwa beliau tentang musik. Di sini ada kitab Alatul Syahash Shari, ya. risalatul Musama. Billcuyus fi bayani ahkamin nukus, masya Allah. Beliau ini menulis Bantahan terhadap ulama Sesama Nahdiin ya, Yang ada di Inggrisik Karena menghalalkan musik Kemudian beliau menulis risalah ini Untuk membantah beliau Jadi saling membantah di antara ulama itu biasa Yang tidak biasa adalah Perbedaan Dijadikan sarana untuk saling Memusuhi ya. Kalau mau beli saya beli ini Di pondok Nahdiin Di pondok NU. NO. Harganya Rp280.000 ketika itu okay. Jadi kalau mau pinjem, monggo Tapi wajib membalikan okay. Atau mungkin kalau mau silakan fotokopi Atau kapan-kapan dibahas kitab ini di masjid ini Tidak harus dengan saya Mungkin usah-usah dari ya, yang lain bisa membahas kitab ini Nah, Dan panjenengan Kalau mau lihat tulisan-tulisan saya banyak tersebar di internet kalau saya menyebut beliau Tidak mungkin saya hanya ngomong Kiai Haji Hashim Asyari Saya akan nulis Hadratu Sheikh Hashim Asyari nah, Karena beliau Sudah layak disebut Sheikh Maka dari itu sekali lagi Tidak harus membaca kitab-kitab Dari kalangan kami enggak. Baca kitab anda sendiri seperti Riyadu Solihin Seperti kitab pujala lain Dan mungkin ada ulama besar di antara kita Ibnu Hajar Bukhari dan semisalnya baca semua itu Sehingga apa? Sehingga kita tahu bagaimana menyikapi perbedaan bahwasanya perbedaan tidak harus menyebabkan kita bermusuhan Namun tujuan kita sekali lagi apa? Untuk mencari kebenaran dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Saya selesaikan sedikit, tidak apa-apa sampai jam 6 Waladhi nafsu muhammadin biadhi Lakhulufu famin sa'imin Atiyabu aintallahi yawmal kiyamah Sesungguhnya Demi zat yang Allah ya Memegang jiwanya Muhammad Lakhulufu fahmin Bau mulut orang yang berpuasa Atiyabu aintallah Lebih wangi di sisi Allah Ya Di hari kiamat Dari orang-orang yang berpuasa Dari apa? Minrihil misik Dari minyak wangi yang paling wangi Naham Wali Soimin Farhatani dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Far Farrohuhma yang mereka akan bergembira dengan itu Ida aftoro Farihah ketika mereka berpuasa kemudian menemukan makanan untuk berbuka puasa Wa idalakia Robahu Farihah bishaumihi dan juga ketika mereka bertemu dengan Robnya Jalla wa'ala Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ilan tastaufiruka Wa atubilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafadhal 5 menit untuk tanya jawab yeah. Terkait dengan materi atau di luar materi Selama kami bisa menjawab Monggo untuk disampaikan jawaban kami Tafadhal <tuk> Allah Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terus semangat amanat masyarakat ini berkat Allah. Dan Allah mungkin ini adalah kali yang terakhir Tapi mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi nanti seterusnya. Lima minit mohon gii. Karena saya nanti jam 7 harus berangkat lagi daurah rumah tangga Jadi ini daurah puasa nanti siang daurah rumah tangga Sama-sama di perumahan uh, Puri Ini Puri pun di Maharani Kalau saya di Puri Mas nanti Di dekatnya mana itu? Universitas mana? Puri Mas itu? UPN enggak enggak. Monggo nanti jamak yang mau ke sana ada Makan siang gratis Ustaz Tidak ada Tidak ada kalau nggak ada, enggak, kita tutup dan cukupkan untuk nih Taufanul. Nge. hendaknya dan muslim itu maknanya tunduk kepada Allah. Wa samma'akumul muslimina min qablu. Dia telah menjadikan kalian seorang yang muslim sejak dulu dan bahwasanya agama seluruh nabi adalah Islam. Naam. Dan kewajiban seorang adalah tunduk kepada Allah. Tidak boleh kita ya yu'minuna bi ba'dil kitab wa taqfuruna bi ba'. Iman pada satu kewajiban dan kufur pada kewajiban yang lain, seperti seseorang yang puasa Ramadan namun kebiasaannya tidak sholat. Saya katakan di sini, tidak ada satupun ulama. Saya ulangi, tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan orang yang tidak puasa. Namun ijma jumhur ulama mengatakan kufur dan termasuk sebagian ulama syafi'iyah mengatakan kufur orang yang meninggalkan sholat. Dan tidak diterima persaksiannya. Maka bagi orang yang umpama dia puasa. Kemudian namun dia meninggalkan kewajiban yang lebih tinggi. Yakni meninggalkan sholat. Dia puasa namun tidak sholat. Maka kami khawatir dia menempuh jalan-jalan kekufuran. Wa billah. Namun umpama ada. Di kalangan wanita belum sempurna jilbabnya. Atau mungkin belum pakai jilbab. Maka hendaknya dia memohon istiqomah kepada Allah. Namun sah puasanya. Karena puasa tidak di syaratkan untuk harus berjilbab nah, sebagaimana kita membaca Quran, bagi kaum wanita yang ada di dalam rumah, maka tidak ada keharusan untuk memakai jilbab ketika membaca Al-Quran nah ada lagi? mumpung saya masih kuat bicara tidak seperti bulan lalu <guluh> suaranya sudah kembali, kalau bulan lalu masya Allah, Ini harus minum tiap 5 menit, <guluh> ada lagi? Atau mungkin dengan kasihan dengan saya Nanti saya harus bengok-bengok lagi <gih> Gak, Maka kita cukupkan Barakallahu'alaikum Terima kasih atas kehadiran panjangan Semoga pertemuan pada pagi hari Pertemuan yang dirahmati oleh Allah Dan perpisahan setelahnya Perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan perperjahan nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga Ustaz Gak.